Doa masuk kamar mandi Oh iya, Pus Sebelum kita masuk ke kamar mandi Kita harus berdoa terlebih dahulu Kenapa, Diva? Supaya setan tidak ikut mandi bersama kita Doa masuk kamar mandi adalah seperti ini, Pus Allahumma ini A'udzubika minal hubusi Wal Nah, aku mandi duluan ya, Pus. Baiklah. Jangan lupa gosok gigi ya. Oke, Pus. Teman-teman ikuti Diva ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal is.